dan IAIN dan terus setelah IAIN melanjutkan di Fakultas Teknik Muntan sehingga selesai di sana terus pasca Teknik UI kan? seperti itu nah pengalaman di organisasi di PMDI tahun 2019-2016 terus di Petua Limbang PCI PMDI Montianat, dan Petua GPASOR tahun 1992-2020 terus yang selanjutnya Ketua BPGC Ansor, tahun 2010 dan saat ini sebagai Sekretaris Pembina atau Penasehat PP, PP Pemudus Pusat Gerakan Pemuda Ansor tahun 2010 hingga tahun 2015 nanti Nah, aku mengepisikan waktu mungkin saya mau menyerahkan dulu kepada Bapak Asur untuk memulai penamparan menciptakan refleksi semangat sesuatu Bapak Buda ini Bapak Bapak Presiden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sahabat Budi Dan kami hormati Sahabat Erwin Mahlus Sahabat Erwin Mahlus ini Beda dengan saya Kalau Pak Erwin Mahlus Sahabat Erwin Mahlus ini Sangat tajam otaknya. Kalau saya Sangat tumpu otaki Tapi mohon maaf Pak Erwin Saya Kota mana mungkin di tangan saya? Gitu. Artinya, maksud saya itu sahabat-sahabat mencontoh -sahabat, kan Pak Hidayat mencontoh saya. Itu maksud saya. Sahabat-sahabat sekalian, saya di ditugasi oleh Ketua Umum Komisariat PMI dan saya siap melaksanakan tugas untuk berbicara tentang pengusaha. Menurut saya, untuk pemuda cukup Saya sederhanakan Ada dua rungsil Yang pertama Kebesaran Dan yang kedua adalah perjuangan Dua unsur ini Dipanggil menjadi satu Dengan satu tujuan Indonesia raya Sahabat-sahabat tahu semua layaknya sumpah pemuda makanya proses dan anak-anak kaki -anak berwalis sumpah pemuda tertindak dibawah untuk kebersamaan sama-sama dijajah sama-sama tertindas sama-sama keperjuakan -sama dan sama-sama menderita itu, dan menjadi satu dalam balutan sebuah perjuangan yaitu Indonesia <tuh>. lain Cincang dari 1998 sampai 2008 Terus mengalir, terus berjuang Kita membayangkan aja saat itu Para pemuda berjuang terus ini Dan titik akhirnya adalah pada tahun 45 Kemarin saya di HMD berbicara Saya juga menyenyakkan lagi Bahwa perjuangan pemuda dan mahasiswa di Indonesia Ada dua pasir Merdeka dan setelah merdeka Bahwa Perjuangan yang murni dilakukan Oleh anak-anak bangsa kita Yang murni kekuatan Dari dalam Dijual dalam 1998 dan 2008 Ongganya adalah, adalah Perjuangan murni Tanpa campur tangan Pihak ya, politik negeri. Tapi ketika 45 dan seterusnya itu perlu campur tangan-campur tangan Politik warna Kita merdeka Mungkin kalau Jepang tidak dibom Kita belum merdeka Karena Jepang dibom Sehingga kita merdeka Tapi di prosesi kemerdekaan itu Disitulah ambil lagi Anak-anak muda kita saat itu Su, Apa? Wikanas, Yerusalem. Salam silat-silat berita baru ada tiga pemuda yang meminta sukan untuk mensegerakan memperkaya bangsa kita ini semangat kepenyudaan itu yang perlu kita campak Namun dan 98 itu sudah tidak mudi lagi perjuangan ya kalau memang silat-silat tidak setuju silakan silat-silat 6-8 itu adalah perjuangan, memang ada perjuangan tapi diawali dengan politik buat publik bukan mengandalkan munculnya 6 itu karena kehidupan Amerika dan Suharto naik juga kehidupan Amerika Sebenarnya Napan juga begitu ketika Soeharto bertingkah terhadap Amerika sebagai alat pemukul suatu Kusdur, Amin Rais, Amin Buon, Amin Gawati dan lain sebagainya itu hanya kalau istilah orang paniraman itu adalah pemukul apa itu Amar ya Amar-Amar kecilnya ya mahasiswa bukan menghubungkan sama-sama dari peki kaumnya sebagai masih semangat pemuda boleh-boleh saja tapi ini bangsa sebagai bangsa sebagai pemuda kita harus jujur bahwa perjuangan kepemudaan itu dibagi dua tadi saya sebelum mereka dan setelah mereka setelah mereka itu perjuangan sudah apa ada unsur-unsur politik baru berapa kali saya ketemu dengan menghadiri acara dan diskusi maupun di AIMI, di GEMENI, di ESA dan sebagainya Pemuda sendiri mencemaskan semangat yang dimiliki pemuda zaman sekarang Awalnya saya juga berpikir seperti itu melihat para pemuda yang nombong di jalan ayah ini dan sebagainya dan intinya adalah pemuda yang melipas di tolis sebagainya. Tapi saya setelah bekerja sama dengan teman-teman komunitas komunitas pemuda lainnya, maka saya memberi kesimpulan bahwa tidak semua pemuda mengalami degradasi abang moral. Oleh karena itu semangat kepemudaan bahwa pemuda ini mempunyai energi pemuda. Bagaimana energi potensial itu diaplikasikan kepada menjadi kekuatan energi genetik melalui peran-peran kemampuan dan kemampuan Peran kemampuan dan kemampuan itu sahabat-sahabat mungkin tidak tahu ada kekuatan moral, sosial kontrol por mm -hmm. Berjuang sah. Dia belajar, pelajari itu buku-buku. Dia berdasar semua persoalan-persoalan ilmu ketuhanan sesuai dengan dirinya. Dengan tidak serta merta sahabat Edwin menjadi dosen. Baru-baru semula ada kader pelik yang mencuat. Sahabat Edwin saya lihat dari jauh dia sendiri yang mencuat. Tapi saya baru tanya baru tadi bahwa sahabat Edwin sudah carik oleh kader-kader junior artinya saya mengatakan bahwa sahabat-sahabat berpaksa terus, jangan sampai mandi oleh karena itu kalau kita mau rekreteksi sumpah bunda yang dulu kita pegang cuma dua, kebersamaan kebersamaan dan sebuah perjuangan, dua aja insyaallah Allah sahabat-sahabat akan menilai sebuah hasil jangan rasa jadi pintar, sementara orang lain bodoh jangan kebawa keberatan itu adalah milik kita bersama. Bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan PMI sebagai sosial kontrol? Saya melihat sekarang keberuntungan ya apakah ini jangan atau apa saya juga tidak tahu gitu. Banyak data-data, banyak ungkapan-ungkapan para akademisi, para Penempat hukum yang tidak ada seorang sama sekali oleh penghubungan Jadi bayangkan saya terkaget melihat pernyataan Bapak Pika Kalau seandainya tiga, tiga sumber kekuatan ini Artinya bahwa abis sama menyatakan ada tiga persoalan yang akan saya betar Pertama yaitu sumber kekuatan pangan, Yang kedua adalah sumber energi, yang ketiga adalah sumber pendapatan panjang dan tiga hidangan ini sudah diungkap dalam media masing dan satu pun dari mahasiswa-masing yang bersepuluh ini saya kaget gitu apakah tidak ada empati dari mahasiswa itu? kita ini, bangsa ini, ayah raya kalau itu dilaksanakan, maka tiap tahun tiap tahun atau ya yang pula kita akan mendapatkan rupiah dengan 30 juta rupiah tiap manusia. Kalau kalau kita melaksanakan aturan main yang yang benar, banyak kenapa kita harus impor beras? Kenapa kita harus mengimpor kedelai dan lain sebagainya? Sementara di sisi lain kita anti liberalisme. Tak ini tiadalah ada dua persoalan, ada dua pelaku, satu penguasa dan satu pengusaha. Kita selesaikan tidak boleh ekspor impor, tapi tidak berlaku. Terjadilah Kebocoran Kebocoran Terjadilah Pak, pak Komisi-komisi antara Penguasa dengan yang terhubung Bisa anda Penguasa diuntungkan for it. Muda ada jahilis, ada sebuah kebenaran di PDI ada kebenaran, ada sebuah kebenaran. Ini yang perlu saya saya saya bapak. bahwa sumpah pemuda adalah tekad suci bagi para pemuda dibalut apa, B hanya saya sudah ya, untuk untuk kebersamaan, sama-sama ditindas pokok sama-sama sama, tujuannya -sama -sama, kita melakukan sebuah perjuangan untuk Indonesia bersamaan. Ya. Dan semangat itu saya pikir Sahabat-sahabat bisa melakukan itu dengan belajar yang baik itu klasik lagi kata ah itu kan klasik yang gitu ini mahal itu ini banyak bukti sahabat banyak sinon sinon kalian sahabat sahabat yang tidak urus kuliahnya di mana ijazahnya dapat dari mana itu yang yang dan itu jangan ditiru apalagi nanti apalagi nanti kasakirupan oleh karena itu ya jadilah seperti hobipah Pak Evi dan lain sebagainya jangan terus seperti saya itu makanya semangat semangat itu ya, yang perlu sahabat-sahabat energi potensial itu yang perlu sahabat-sahabat gerakkan menjadi energi kinetik apabila itu energi potensial berubah menjadi kinetik maka saya yakin agen perubahan yang pernah yang akan dilakukan sahabat-sahabat akan akan akan terlaksana dan sahabat-sahabat selesai dari UIN mempunyai kualitas nilai akademis yang prima otak kanan tajam dan otak kiri minim tajam. Jangan seperti saya takut bisa tumbul dan berterabung. Ya, masih bersyukurlah, saya masih mau diberi ketajaman otak kanan oleh Anda. Ya, mungkin itu yang, yang bisa saya ungkapkan sebagai pengantar diskusi kita. Saya kembalikan kembali moderator. Nah, terima kasih kepada moderator. Selamat malam Uh, ada dua teman besar yang beliau sampaikan Itu tentang kebersamaan dan perjuangan Dibuat bagi bagian meninggung Tentang potensi sumber daya alam Indonesia Yang sebenarnya sangat baik sekali Seperti di dalam bahagian sana Jika uh, sumber daya alam kita ini dibuat secara baik dan Secara benar dan secara jujur Setidaknya setiap uratnya di Indonesia itu Mendapatkan penghasilan setidaknya 30 juta per bulan Nah itu ya saya juga tidak percaya bahawa laporan dari Timur Kedua bila bawa terperoleh pendapatan dari sumber daya alam saja itu kita bisa sekitar 7.000 triliun seperti itu bateri itu tidak jelas lebih banyak kepada yang kita perlu perlu terperoleh. Itulah yang kita rasa perlu lepas khasing tadi, Eh hasil tadi adalah optimalisasi dari uh, kekuatan modal dan agunan ceng dan juga sosial kontrol dari pada PMI kita. Ya. Hmm. Untuk materi selanjutnya eh, yaitu dari Bapak Erwin saya ingin perkenalkan terlebih dahulu beberapa beliau mungkin ada pertawanya belum mengetahui secara khusus secara cepat nama Bapak Edwin tempat lahir Serangai 3 Mei 1975 alamat di Jalan sepakat komplek Jalan Sukapura Presiden kerjaan di Dosen Sains dan Teknologi di sini tim ada masih semuanya di sini nomor kontak pesantren 318183 SD rw klinikal yaitu SDN 22 Sempalai Madrasah Sana'iyah Gerpeni Tebas terus di Mas Ustul Dirsingkawang terus di Stai Pondjana terus selanjutnya di program pesantren Jema'iyah Januari Solo sedangkan dalam bidang modernisasi beliau memiliki pengalaman sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pernahgaran Bank Steyr Ketanantara tahun 1995 dan 1996 nah, Mungkin salah sahabat baru lahir lagi ya. Nah terus di Ketua PMI Indonesia Steyr Ketanantara tahun 1995 Terus Wakil Sekretaris PWU Kalbar periode 2012-2017 nah, masih sampai saat ini masih di Wakil Sekretaris PWU Terus Koordinator Koordinator Klub Naskah klasik naik kemudian baru dari 12 hingga sekarang Nah ini, kalau tadi bahas itu lebih banyak berbicara masalah sosial politik Nah mungkin ini Bapak Erwin melihat dari posisinya sekarang Sebagai dosen dan juga orang terdiri krut naskah klasik Nah mungkin banyak arti sejarah-sejarah tentang keindonesiaan Atau bunder sejarah bidang akademis Banyak disampaikan oleh beliau Nah jadi hari ini kita tidak hanya dapat semangat dari hanya sisi Pembangunan sosial politik bagi bagi kita secara pemuda di organisasi juga kita akan dapat juga ilmu tentang keadaan keberpiasan yang akan disampaikan oleh Bapak Elwin ini kepada Bapak selamat sore Selamat warahmatullahi wabarakatuh Bapak yang terhormat yang saya hormati sahabat sekaligus abang saya sebenarnya teri Pak Hasim Hadrawi. Ketika saya di BNDI, beliau sudah menjadi pengurus pusat gerakan Pemuda Ansor di Jakarta. Nah ini beliau juga yang sebenarnya luar biasa, seorang yang inspirator bagi saya. Nah sehingga secara fisik saya jarang bertemu dengan beliau tetapi spirit dari beliau itu sangat memberikan inspirasi yang membangun gitu ya untuk BNDI, BNDI, BNDI, BNDI, BNDI. Ya, Salam hormat juga, sahabat koordinator, sahabat-sahabat organisasi pergerakan PMI di Kalimantan Barat. Saya kebagian kebetulan oleh panitia kemarin diminta untuk menyampaikan materi tentang refleksi sumpah pemuda. Tapi saya kira narasi tentang sumpah pemuda tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh. ...perhasil mahu berani, oleh karena itu saya mungkin lebih banyak, karena melihat sekilas tentang sejarah dari e, sumpah pemuda itu sendiri. Mungkin disampaikan tadi bahwa 28 Oktober 1998 itu kan merupakan tonggak dari kelahiran bangsa Indonesia sejatinya. Kenapa? Karena perasaan itulah dicalangkan sebuah gerakan yang kemudian menentangkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan 1945. Oleh karena ini merupakan titik awal starting point dari sebuah perjuangan, sebuah kebersamaan, bahasa Pak Pak Bang tadi, dan kemudian mengantarkan kita kepada alam kemerdekaan. Oleh karena itu kalau Pak eh, Salah Hasib tadi melihat ada dua tema besar, kebersamaan dan perjuangan, saya melihatnya bahwa sifat keluarga itu juga dua. Satu saya melihat bahwa segala sesuatu itu perlu perjuangan kesuksesan yang kita peroleh itu merupakan jalan panjang yang kemudian baru kita raih menjadi sebuah keberhasilan dan kata lain bahwa kesuksesan itu bukan sebuah yang instan bukan kerja sulap dan salahnya menjadi tetapi sebuah kerja panjang perlu proses jatuh bangun kemudian Ya seperti inilah jadinya gitu Oleh ya. nah, Karena itu keperhasilan, kesuksesan itu sebenarnya bukanlah kebetulan Kalau di dalam bahasanya ada hal kan? Tetapi sebuah proses panjang, air mata, gitu ya, darah gitu ya, Yang tidak mengantarkan kita yang seperti sekarang ini Sahabat-sahabat yang saya hormati tema yang kedua adalah bahwa Sumpah pemuda itu merupakan tekad, gitu ya, tekad kebulatan untuk bangkit dari keterdiaman dan ketertinggalan, nah, seperti yang juga tadi disampaikan. Mungkin dari redaksinya berbeda, tetapi substansinya saya kira tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan oleh saya Pak Asin. Nah, kalau kita lihat teks dari Sumpah pemuda itu kan sebuah komitmen, ya kan? bertanah air yang satu berbangsa yang satu kemudian berbahasa yang satu lalu karena itulah maka dua tekad ini sebenarnya menjadi spirit dari Supah Bangsa itu sendiri tekad akan kebersamaan dan nah, kemudian bahwa perjuangan berseksel itu bukanlah pekerjaan yang semudah yang sederhana tetapi itu merupakan proses proses panjang dan saya akan lebih banyak barangkali melihat kepada konteks kekinian dan kedisinian kita ini sahabat-sahabat perut-sahabat dari Stainwood ya gak? ada juga yang dari Utah ada ya, semuanya PMI dari semua maksudnya? ada yang enggak maksudnya belum terafiliasi ke PMI, jadi yang baru jadi simpatisan maksudnya ya? Saya punya pengalaman sebenarnya sejarah sahabat ketika waktu saya mahasiswa itu seperti yang disampaikan oleh Pak Hasil tadi Saya merupakan orang satu-satunya yang pertama sekali itu melanjutkan studi S2 waktu itu Jadi dosen-dosen setelah berjalan baru satu dua yang S2 gitu. tapi saya memberanikan diri untuk melanjutkan studi itu dengan segala keterbatasan saya Jadi saya masih PMI waktu itu begitu selesai S2 saya langsung bertekad untuk melanjutkan studi ke S2. Di kala itu ketika saya ikut tes dan dinyatakan lulus, itu dosen-dosen selain bertanya pada gereng-gereng, kok berani Erin? Itu ya dengan latar belakang yang tidak punya apa-apa, kok berani melanjutkan S2? Kami yang sudah S2, saya yang sudah lulusan saja punya tang penjaga, punya gaji pokok, gaji tetap, itu juga belum berani untuk mikir-mikir berencana S2 nah setelah saya S2 itu lalu banyak pesen-pesen itu mengajarkan S2 di apa di pulau jawa itu nah itu artinya apa bahwa ini sebenarnya lebih lebih kepada tek tekat gitu ya jadi saya kuliah itu lebih lebih nekat setengah jadi teman-teman belum berani saya cepat memulai dan begitu saya selesai S2 begitu apa maksudnya selesai tes S2 itu Alhamdulillah Karena biar menjadi Bismillah saya dapat beasiswa. Jadi beasiswa sampai selesai saya S-2. Jadi rupanya secara tidak tertulis oleh program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Semarang itu membuat satu peraturan bahwa mereka yang punya nilai tertinggi dalam tes masuk itu akan diusulkan untuk penerima beasiswa di program pascasarjana. Nah, saya rupanya Alhamdulillah Begitu saya masuk semester 1, diunggungkan bahwa saya adalah orang yang masuk kata menurut 20 besar Dari peserta program pasca serdana di si Indonesia Nah kemudian begitu selesai S 1 rupanya diseleksi lagi Jadi mereka yang punya nilai IPK, IPK tertinggi, itu juga tetap akan diusulkan menjadi mahasiswa, penerima beasiswa. Dan alhamdulillah saya masuk semester besar pada waktu itu Nah, begitu masuk semester tiga, saya rupanya orang yang pertama yang paling tinggi nilainya, IPK tertinggi pada waktu itu. Nah, tapi begitu mau hampir selesai karena sering tulang, lalu utamanya biayanya tidak kecil gitu ya untuk S itu. Berpunya saya disarik oleh teman saya di Semarang, ya, yang lebih intens, kemudiannya lebih banyak belajarnya, lebih fokus belajar. Hanya saya menjadi hanya pada peringkat yang kedua di atas teman saya itu. Nah ini semua kesenarnya sama siapa sesuatu yang sebenarnya tidak mustahil ya Ketika kita mau studi, mau belajar, mau kuliah lebih tinggi itu bukan hal-hal yang bukan impositor Selama kita mau selalu di situ ada, ada jalan Itu tentu kata halamannya begitu Nah sampai lah saya di IAIN Semarang itu ketemu dengan siapa-siapa saya di BNI Luar biasa mereka itu ya dosen-dosen di IIM lebih sama semangat itu rata-rata alumni PMI dan kuliahnya semuanya luar negeri ada yang di Thailand gitu ya ada yang di Kanada, ada yang di Amerika gitu ya Halo. ada yang di Kailu, Timur Tengah ya benar Halo. nah ini kenapa? Ket ini representasi sebenarnya dari sebuah semangat gitu ketika mereka ber PMI itu dan begitu selesai, mereka tidak pernah meninggalkan atau tidak tidak kira-kira PMI itu tidak pernah ada dalam kampus mereka Itu menjadi spirit buat adik-adik mereka yang ada di IIN WDZW Dan saya ingin mengatakan sebenarnya bahwa ketika di Steinpontiana Untuk bisa sukses ada berapa cara, berapa trik Yang pertama menurut saya bahwa kita harus memanfaatkan sistem Nah, sistem itu apa? Sistem itu teman, ya. Sistem itu apa? Seniologi. Itu yang harus dimanfaatkan ketika kita berada di perguruan tinggi itu. Saya hampir menyesalkan, adik-adik di Stain Perjana yang dari PMI itu tidak ada sama sekali yang ikut klub-klub yang ada di Stain Perjana. Terutama sekali klub-klub klasik. ada di Gue tahu berdiri tidak ada satupun yang berasal dari PMI itu. Saya masuk kelas selalu mendorong mereka, mengmotivasi mereka coba apa lagi ya, kelas masyarakat klasik. Kenapa itu? Karena saya melihat mata rata mahasiswa yang di PMI itu rata-rata dari pesaner. Kenapa tidak sama sekali untuk berminat gitu melakukan atau ikut di kegiatan kelompok masyarakat? Nah, saya punya prinsip bahwa akselerasi gitu ya, kecepatan dari sebuah proses mendapatkan kesuksesan itu sangat tergantung pada sistem itu nah ibarat yang, yang di, selalu dicontohkan itu kan semua ekor kubu-kubu yang masuk ke dalam mobil itu kan kecepatannya akan jauh lebih cepat itu kan dibangkubu-kubu yang terkenal normal ya. nah itu yang kita ingin coba ambil semangatnya jadi kenapa ya, di setelah perjalanan tidak memanfaatkan itu? Ini malah jadi dari menerima dari kami dari LDK itu itu yang banyak masuk itu yang banyak dekatnya. Jadi ini sebenarnya perlu perlu penekanan. Jadi yang akan menggantikan kami kami nanti di sana itu bukan orang lain. Hari ini lagi, ya. sahabat sahabat ini. Ya. Oleh karena itu untuk melanjutkan tongkat estafet ini ya kalian ini ya. sahabat sahabat sekalian. Kemudian kegiatan kampus riset kemarin ke, ke Kku bertemunya, tidak ada satu pun anak dari BIN. Di detik-detik terakhir saya diminta oleh ketua Pak Dr Zaidulin, untuk mencari pengganti ada salah, salah satu dan salah dua yang meluncurkan ini kegiatan atau kampus riset. Masalahnya nah, kesulitan siapa yang harus saya hubungi? Akhirnya yang saya pilih yang ada di klub masyarakat klasik saja, karena karena saya tidak punya kontak. Dari adik-adik dari BMI itu Ini sebuah peluang yang sebenarnya saya, kan, terlihatnya Belum lagi ada kegiatan memperasang binaan masjid, binaan, desa, binaan Saya kebetulan di pusat penelitian dan penelitian masyarakat Dalam peminang kami di program penelitian dan penelitian masyarakat itu selalu menyertakan mahasiswa Nah ini program kami, jadi penelitiannya itu harus dilakukan oleh mahasiswa karena ini laboratorium laku yang nah, karena itu si kita saat ini kelas lain terutama mahasiswanya juga menjadi sangat mungkin untuk diibatkan nah tapi lagi-lagi saya menjadi agak kecewa sahabat-sahabat tidak ada yang sama sekali coba dekat-dekat dengan kami gitu ya di Stain Purja IP3M jadi kedepannya saya ingin wajah-wajah ujian PMI banyak di yang namanya di, di kelak-kelak banyak di program-program kami Kemudian yang kedua saya kira information is power begitu ya bahwa informasi adalah kekuatan. Jadi adik, kalau punya informasi itu kekuatan sebenarnya ada pada diri satu-satu itu. Nah ini juga yang kurang dikuasai. Nah informasi itu akan dapat mana kalau ya kita dekat tadi kan. Nah, terus saya baru tahu terus ada beberapa wajah yang di sini saya tadinya saya kira ya bukan PMI tapi rupanya Sahabat-sahabat beri, kan? Karena baru kali ini saya diundang di forum ini untuk saya ngomong, kan? Soalnya ini kalau saya beri dulu agar saya bisa sederhana ini dengan sahabat-sahabat sekalian. yang satu, baru ada datang buat saya, tetapi ya, ya hanya itu-itu saja yang saya perlu, ya kan? Dan guna hari ini kita dapat berapa-apa. Kemudian yang juga saya kira penting, ya, bahwa sahabat-sahabat di komisariat setahun berjara atau komisariat-komisariat lain di perguruan tinggi yang ada dikawal Itu adalah melakukan mapping gitu ya, mapping terhadap potensi-potensi yang ada di sahabat-sahabat eh, pergerakan, di warga pergerakan itu Siapa mereka yang punya minat di akademisi, nah itu nanti saya siap bina, saya siap akan, akan bimbing Mah siapa yang mereka cenderung atau minat ke politisi, nah, silakan nanti sahabat Rudy dan Hasan Hadrulin, kan? itu siapa? Siapa yang praktisi, gitu? siapa yang ahli teknologi, informasi dan sebagainya, itu akan dilakukan nabi, permataan. Jadi saya kira tidak juga semua nanti kita menjadi politisi nih kan? Semuanya menjadi politisi saya kira tidak mungkin semuanya juga ingin jadi praktisi juga tidak mungkin semuanya juga tidak ingin jadi akademisi juga mustahil oleh karena itu minat ini nanti perlu dipetakan nah untuknya akademisi saya coba akan saya saya akan bantu gitu nanti nanti sekali lagi sekali lagi saya katakan akan membantu berkali kalau bukan sahabat-sahabat dan -sahabat hari ini nah ini yang menurut saya kurang atau diperhatikan nah kalau saya tak ciprigin, ke kampus ini selalu saya khati adik-adik supaya menjadi politisi itu aja, karena memang latar belakang beliau itu politisi begitu juga dengan satu hasilnya. nah tetapi cuma kita pertahankan ya dengan basic keilmuan, nah itu saya pikir itu menjadi penting. menjadi politisi pun sekali lagi akademisinya harus bagus, ya, kan. akademiknya harus bagus, harus berkualitas. kita mengharapkan nanti ada teman-teman kita yang dilegislatif, legislatif, ada yang di, di atau yang di eksekutif, ada yang di komisioner, mengerti kan? Ini semuanya menjadi sebuah kekuatan buat kita ke depan. karena sebuah kebijakan itu tidak akan tidak akan go, tidak akan mencapai tujuannya, karena tidak didukung oleh kekuatan-kekuatan ini. Sebaik apapun ide, sebuah, sebaik apapun gagasan, apabila tidak, tidak didukung oleh legislatif, tidak didukung oleh eksekutif yang tidak dibutuhkan oleh akademisi ya itu tidak akan oleh karena itu ketiga-tiganya ini harus bersatu dan untuk bersatu itu ya harus ada yang memikirkannya sejak hari ini. jadi apa yang menjadi cita-cita ke depan ini harus kita mulai juga hari ini dimulai sekarang dan melakukan pada saat ini juga nah itu saya kira beberapa Informasi dan sekaligus ya, sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Hasin dan sekiranya nanti bisa berkembang di uh, sesi yang terima kasih wabarakatuh berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang disampaikan kepada sahabat saya, kita akan kembali ke debat debat kedua dan yang terakhir cuma saya ingin Menantai sekilas, yang pertama uh, Pusat TNI mengatakan dia juga memiliki dua orang-orang Ternyata, dan bagi simpanan muda ini adalah Pergiangan dan PKK, seperti itu Dan juga Ada PN untuk berbagai-bagai yang harus diselesaikan Dan berpikir sama oleh Pusat TNI Pemerintah ini Ini adalah Pemimpinan yang menempatkan sebuah uh, Pemimpinan yang terkata oh. Kerana dari puruh masa klasik dan banyak membedah tentunya tentang sejarah Nah, bagaimana silaturahmi harus diperkuat oleh sahabat-sahabat. Bagaimana berusaha lebih dengan untuk berterjemah di dalam bidang-bidang tertentu bidang-bidang Karena perkasahnya melalui beliau. Setiap kita memiliki potensi tersendiri dan kekuatan yang Nah, nanti itu akan juga. Ber, e, berdasarkan mappingnya dari situ kita pemetaan sebenarnya potensi dari sahabat-sahabat ini di dari segi apa? Nah banyak sebenarnya aktivitas yang bisa difasilitasi atau diwadahi oleh para sahabat Darwin ini Cotena, cuma, di kait pertanyaan cuma sangat jarang sekali bahkan menurut beliau tidak ada sama sekali dari sahabat-sahabat PMBI -sahabat yang coba untuk aktif dan mencari informasi tersebut. Nah ya. maka bertanya harap sahabat terdekat untuk seringlah untuk silaturahmi dan baik tidak hanya dengan forum resmi seperti ini tetapi secara uh, informal nanti bisa juga uh, sering berkomunikasi juga bisa pilih juga dengan sahabat-sahabat yang lain, sering orang lain juga yang di luar saya juga itu karena yang serial informasi itu sangat penting, maka nah, kalau kita tidak sering silaturahmi maka informasi kita akan selamatkan nah seperti itu mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dan ingin dipertanyakan atau ingin diungkapkan oleh kawan-kawan Uh, saya kasih langsung ketika Bapak dulu Ketika lebih dahulu Silakan uh, Buat saya itu berbangsa satu dan berbangsa satu di situ banyak uh, seperti kata-kata pemicu semangat uh, para pemuda itu uh, itu saya rasa benar tapi uh, uh, untuk penafsirannya kedua tadi saya setuju bahwasanya bahwasanya pemuda yang dikatakan agen perubahan di situ uh, terletak kepada sistemnya karena di sini saya mengganti wajah hanya mampu mengganti wajah karena apa? banyak yang uh, mengembangi pemuda pada masa itu, dan diuntungkan siapa? Megawati dan lain sebagainya lah, karena itu itu tidak esnya lagi maksudnya pada saat itu saya rasa sampai sekarang ini pemudanya itu belum berhasil karena pemuda kita adalah bukan pemuda penerus bangsa saya katakan itu salah untuk calon penerus, tapi saya katakan di sini lurus. Apakah kita mau menjadi generasi penerus bangsa yang sudah angkuh ini? Sekarang kita bangga dengan kalbar yang banyak sumber uh, dayanya, tetapi uh, dari tujuan prediksi kita yang sudah ke Republik ya, sudah ke RI melakukan tindak pidana korupsi seperti itu itu mencemarkan uh, apakah itu menjadi cerminan pemuda muda bangsa sendiri seperti itu. Uh, untuk mengacu kepada pertanyaan di sini, saya tidak untuk bertanya di sini tapi untuk meminta solusi untuk pemuda karena pertanyaan terkait dengan pemuda karena pertanyaannya pas untuk bertanya kepada diri sendiri. jadi di sini uh, untuk pandangan dua rumah teri di depan disini saya akan bertanya eh, saya akan bertanya saya akan meminta solusinya di disini kita mengetahui tadi yang ditanyakan oleh sahabat-sahabat dari sebelumnya itu dari Jakarta ya itu katanya apa sih perbedaannya pemuda dari tiga dekade itu jadi sini saya ingin tahu solusinya kalau untuk menggunakan sistem karena kita tidak terlepas dari namanya sistem kita di PMI juga punya sistem kita punya uh, untuk di kolom ini sendiri kan punya pembina, punya senior itu lain sebagainya disini solusinya untuk memperbaiki sistem tapi misalnya untuk bicara tentang sistem untuk merubah, apakah di sistem seperti ini, saya yang terfungsi ya, Bapak Azrin Agrawi apakah uh, kita uh, per sistem itu melihat kebawahannya itu apakah universal apakah misalnya pakai uh, umat antar sendiri uh, seperti menahanakan diri yang ini perlu diwinal, yang ini Tadi nah, akan saja dia juga tidak pernah seperti ini Kalau misalnya sistem seperti itu Sampai kapan penuda kita bisa menyusup pada hal yang kita harapkan Seperti itu hmm. Saya ingin meminta solusi untuk ya. okay. akan hal ini Secara pandangan, secara sosial politiknya atau ponderi atau dimensinya um, Terima kasih, saya rasa penontonan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Guru Wesi Saya berasal dari Saya berasal dari Pemulayan Universitas Tanjungpura Fakultas eh, Eberret Untan 4D Inadministrasi yang, yang ingin saya Pertanyakan eh, Seperti kita ketahui dan Pemuda zaman sekarang ini Sangat kurang sekali Untuk melakukan Apa Memiliki semangat, untuk ber, memiliki semangat untuk berubah itu sangat kurang. sangat sangat kurang sekarang ini sangat sangat kurang untuk melakukan perubahan atau agent of change. karena mereka kan adalah agent of change. jadi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana kita untuk bagaimana untuk mendapatkan semangat itu, semangat untuk untuk melakukan perubahan dan seandainya ketika kita mendapatkan semangat tersebut bagaimana pula caranya kita untuk mengajak teman-teman yang lain atau memiliki semangat tersebut sekian terima kasih selamat datang kembali seorang yang mungkin dijawab selamat datang kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan sekaligus ada, ada ketidakjujuran dari muda-muda itu sendiri, istilahnya si Ini sebagai perang ketika ada sebuah perusahaan melarang-melarang Saat itu saya sudah di Aksor, bukan lagi di Bambi. Tapi ketika itu Bambi setahil, Bambi akhirnya itu sahabat Ahmadineh. Jadi kita berjuang dan karena perjuangan kita dari berbagai komponen. Dari Ahmadineh, Abdullah, ada yang dari Darul di sini. Pak Abdullah, Ahmadineh, saya Juanda dari HMI. Empat orang ini melakukan perwakilan Sebagai perwakilan untuk pesan gue dan PKU Parang sholat Gue bukan kebidasan itu Saat itu saya mulai tahun 93 Ya 93, saya kakaknya 94 93 Ya bagai selayanya demo lah, tapi tidak demo benderanya 10, orangnya 11 Waktu dulu kita tidak ada benderanya, tapi kebersamaan yang kita tunjukkan waktu itu Jadi sampai di eh, Sambung, depan sama Danding Waktu itu, saat itu baru-baru berjumpang, baru baru bagaimana jadi apa, petang tekanannya luar biasa buat tentara Habis duit sampai di sana, harusnya rapat di jangka, tidak putus, beri rapat lagi, beri lagi, maghrib, tidak putus-putus. Ketidakmampuan jantung untuk berjalan dengan kelihatan empat orang ini, saya, Amladi, Abdullah, dan juga ada dari Haiti, sampai terlepas ungkapan, kalau, kalau kalau saya inginkan saudara, -saudara kakak Yusuno ke dalam jantung, sekarang masih hidup dan diniap Pak Yaakob Dan Alhamdulillah dia sudah sadar Sekarang dia jenggolnya sudah panjang <Gülüyor> Kalau terjadi perubahan Maka saudara yang bertanggung jawab gitu. Gayanya Mengarahkan gumpulnya begini Artinya pistol kan? Lalu saya jawab seporta Jangan kan pistol kegidat saya Pun ditembus ke kebangsaan Saya yang pakai kaya dulu itu kan bohong namanya saya nggak pernah itu kan, artinya kalau udah tembus dulu kan sudah mati kan, nanti itulah semangat, itu lah semangat waktu itu sembilan berarti suas sembilan berarti suasaya waktu itu masih 25 dan Ahmadi mungkin ya 22 dua, masih jauh sama saya masih tahun kenal Ahmadi Usman, segala bukan saya mempromosikan ya karena dia kader kita juga. Dia Ketua Partai persatuan Pembangunan Kalbar Posisi jabatan politisnya Wakil Ketua DPR Kalimantan Barat Setelah itu Ya kami Dapat putus Akhirnya Pak Basuni bang Basuni Kupas itu langsung Nah itu hebatnya Afri waktu itu Hebatnya Afri ya ada sisi lain, ada sisi jeneknya kaderisasi jabri, ketika seseorang mau dikaryakan, jadi maaf seorang dia akan dijadikan kepala daerah dia dilaki, dikandangi diberi di persiapan kelihatan Pak Basuni Bukutu datang, habis menggrip keruangan rapat kami waktu itu di dida, didanding jabinlah, dengan intonasi pendekatan, kebetulan Pak Basuni itu anak-anak al-maklum, Pak Basaya dan dia bilang, apa khabar dengan bahasa bahasa bahasa daerahnya, apa, ini? Basuni, Menteri Bupati Sanggau dengan kedayanannya, ya, dia bilang, apa kabar? Abang, bagaimana pak abah, bagaimana pak, artinya dengan penyekatan seperti itu, jadi dia perintahkan, karena dia sudah tahu Medan, anak-anak ini wantok, laporan dari danting dia berlangsung untuk saya musikan, kasih apa, penginapan yang bagus, enak, bagaimana Udah makan anak-anak ini maka saya instruksikan, besok anak-anak baik eh, kekali turun Pak Dandik artinya apa, bahwa pimpinan gak boleh salah, yang salah itu Dandiknya itu-itu, Pak itu -itu, saya ke sana, proses pulang proses pulang, maka di jalan sama perusahaan tadi itu jalan lupi pas di depan hotel sentra, Pasar Mawar dulu markas kita di Pasar Mawar itu tahu Pasar Mawar nah disitu, tumpulnya dia memberi segepuk plastik Ya istilah saya tahu itu duit, saya tahu itu duit. Jadi yang menyerahkan bukan bisa dilipat duit itu, tetap dibutuh. Mohon maaf kami tidak bisa menemani adik-adik untuk makan malam. Eh, ini untuk makan malam. Seperti pas kami kita telah laksan itu. Seperti pas kami telah, mohon maaf. karena perjalanan kami sudah selesai, teman-teman di pabrik sudah ada lokasi dan sudah diizinkan sholat maka kami dengan dihasilkan dan, dan, dan, itu tidak akan dihasilkan sepersen pun tidak kami apa dari kalau dari plastik ya kalau dari satu lembar dua lembar sebebuk diserahkan mungkin, mungkin Jadi, itu yang kami tolak saya juga tidak tahu bedanya gerakan anak-anak sekarang oleh karena itu tolong dipahami bahwa apa bedanya sahabat-sahabat dengan krema apa bedanya sahabat-sahabat seorang akademisi, seorang muda, seorang mahasiswa Kalau berbicara perjuangan, bicara sesuatu untuk berjuang Itu mengedepankan sebuah benar Makanya kemarin di petua salah satu keberorganisasi yang Menurut saya cukup bagus ke organisasinya Merahai, membela rakyat kecil Tapi selalu mengutap logika dan talonistik Artis. Nah itu bahasa itu Engkak-engkak itu sebenarnya tidak cocok Untuk untuk PMI dan untuk Pembelian masyarakat sekarang Memang ada Maka saya katakan tadi Perbedaan perjuangan saat Indonesia belum ada Dengan Indonesia sudah ada Kalau Indonesia belum ada Itu bagaimana membuat Indonesia saat itu Makanya saya bilang Bahwa perjuangan Saat sebelum kemerdekaan Itu benar-benar Perjuangan ingin merdeka Indonesia Raya Artinya Ya memang sih, ketika itu 28 Oktober Sebuah TK, TK suci Dia tulus Dan kita rasakan sampai sekarang Bahwa itu adalah TK pemuda TK mahasiswa Pasca itu Ketika judisan berdeka sudah mendapat Kedawarkan ke negaraan Mau tidak mau mereka juga Ada hukum yang internasional Celakanya di kita, celakanya di Indonesia ini. Sejarah menurut mengatakan, Pembangunan sukar itu, itu karena mereka. Ini maksa. Coba bayangkan, Mungkin anda bisa hmm. menimak di mana jatuhnya Irak. Porang-porang dari musuh. Itu karena siapa? Karena kepentingan dagang di sana, Ada dagang di sana. Sama juga dengan, Kenapa harus oh, ada impor daging, ada impor sapi, impor beras impor sapi Di situ ada panggulipan Di situ ada fleek Yang merugikan petani dan gerai kita semua Makanya itu saya berharap PMI ala diripir apa adanya Saya masih ingat dikandatang ini komitmen kebenaran dan komitmen jujur. Benar, belum tentu kan yang benar juga dikutus sukuasa benar Bagaimana kita berada dengan melakukan sebuah pemiswa kebenaran? Ya saya enggak enggak? Nah sebenarnya aku juga begitu Dan mana? Itu ada perselisihan Perselisihan antara pekerjaan mengandang ketika itu dibutuhkan oleh penguasa untuk menjadi penguasa Apakah dia menjadi DPR, komisaris, komisaris, gitu tapi ada sebagian tokoh Dan ini Orang-orang tokoh pemuda Cina Itu tidak mau Dibujuk lagi oleh penguasa Dia tetap berjalan pada garis yang benar Begitu juga sama di 98 Banyak tokoh-tokoh Pejaan 98 sekarang menjadi penguasa Dan sangat sempurna Yang diculai namanya Pejaan tapi saya sebutkan, Alhamdulillah ada-ada kita teman dan mudah-mudahan tidak ada yang tertulis kerana kekuasaan. Mas Rauh Wahid, saya terpakses. ketika mau mandi ke Dulu PMI, dia becek-becek datang rumah saya, hanya untuk ada Minta restu katanya, waktu itu Hamzah, Eri, Mestriah jadi penuh cabangnya. dia bilang fokus dengan sendirilah ternyata yang lebih yang ternyata dia sekarang jadi DPRI dari Borneo Kalimantan makanya baru kata ngabdi atau ketapai saya tidak tahu karena saya cuma contohkan 我认识一下 dulu jangan tidak ada takutnya mungkin prinsip saya itu dulu nyawa terus 10 gitu, kalau sekarang nyawa satu 10 masih ngapa ngapain ya. nah disitulah makanya beda sekarang beda antara saat dulu dengan sekarang beda zaman saya usia 20an dengan 45 sekarang ini terasa beda dulu tidak ada tidak ada takut itu nah, makanya sekarang sahabat-sahabat Mempunyai witra sebagai kepakaran orang di diri sahabat ini bagaimana potensi yang ada di sahabat ini sahabat gerakan istilahnya ilmu fisika dan teknik di sini oh ada ilmu bagus ketika bergerak maka menghasilkan energi kinetik nah, dan disitu kan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga agen tukar akan akan terbentuk kalau bicara senjangan sebagai pemuda jangan ya, kalau kita mau jujur jangan menyalahkan mengkambing hitamkan tapi bagaimana kita, kita sendiri gitu saya memang sangat frustrasi ketika melihat para pemuda di warung kopi itu semua tapi setelah saya telusuri masih ada masih ada mutiara mutiara yang perlu kita kembalikan artinya saya pernah mengalami sempat ketemu lagi bekerjasama dengan ESA kita sedang luar biasa, luar biasa tidak, saya, anggaran sedikit, sedemikian rupanya bisa menghasilkan kegiatan yang luar biasa dan ternyataan PMI saya juga kasih kabar, kalau itu ada lomba pidato lomba pidato, bahasa inggris tingkat SP, dan hadiahnya luar biasa lumayan lah, 2 juta, 1 juta setengah, 1 juta jual 3 jual 4 800 jual 5 500 benda sana 31 A dan penduduk mahasiswa hasil dari lomba pidato tersebut ini sebuah fakta bahwa juara 1 juara 3 juara 4 juara 5 semuanya perempuan. ini fakta eh semuanya perempuan. Tapi dari perempuan itu hanya satu yang notabenenya berbulu putih, empat eh, bulu hitam. Empat empatnya dari satu, tiga, empat, lima berbulu putih yang juga Indonesia. Saya tidak mengatakan bahwa jenis itu bukan bumi. Saya katakan saya saya jelaskan ini kita punya hak yang sama dengan mereka. Cuma ini fakta. dari masjid nomor satu kompetisi Jujur saya katakan, saya berani kepada caniwa dan ada bukti. Ya, karena saya berani menemui itu, ya, karena saya sudah familiar dengan mengaimi, sudah sering diskusi dengan saya, maupun di barat. Saat? Saat saya bisa tidak ayah membanggakan diri tidak saya maksudnya sahabat-sahabat ya, ya, mengubah -sahabat, cuma saya ini yang ditindak artinya gerakan-gerakan itu jangan terlalu harus diimbangi dengan dengan gerakan-gerakan akademisnya makanya saya minta sahabat-sahabat segera berkoordinasi dengan siju dengan guru-guru yang ada di sini apa asah otak kiri sahabat-sahabat lalu pertekan dengan menyatakan perkara-perkara belum mengurang, belum bisa berpanggung sejauh sedih saya rasanya ketika pernyataan 3 apakah Ketua KPK tidak ada disahukan oleh teman-teman gerakan, teman atau memimpin ini dan lain sebagainya sedih saya bagaimana ya dah jadi, sahabat-sahabat saya yang disahabat-sahabat punya semangat bagaimana mengeluarkan semangat itu kan apa gunanya kemissaria makanya sering melakukan diskusi-diskusi kelompok. kalau istilah Pak dulu ada kajian tak apa, -apa. banyak anak-anak ada penemian setelah-setelah Yogi Bli ya, Irang Sabin, Anggota Delong Tabasul beda, anaknya itu beda karena kajian lagi, sering diskusi sering diskusi mereka wajar bukan seperti era-era yang manusia ya. kuliahnya dimana pesat jamannya dapat dari mana itu yang, yang saya keprihatin Dan saya pernah kuliah di jayaan, tapi saya jelasan di fakultas teknik gitu. Itu jelas, gitu nanti jelas saya kuliah gitu. Sebiarpun IP-nya cuma 2,2 Dengan kuliah 8 tahun, tolong jangan ditiru. Karena kenapa saya dapat IP 2,2? Karena saya meninggalkan TNI Ketika semester 2 saya harus Dikaryakan TNI untuk menjadi pengurus jelasku Ya, karena kesalahan saya Lepas dari PMI, makanya sahabat-sahabat jangan melepaskan diri dari PMI Dari contoh Pak Erwin, sahabat Erwin, sahabat Jul, sekarang saja ya. Ya. Jangan lepas dari PMI, jangan tergoda mau oh ini, oh itu Saudara sudah bertekad di PMI bagaimana sahabat-sahabat bisa berjuang dalam PMI Yakin sahabat, bahawa saya sudah mengenal siapa itu PMI, siapa itu LMI, siapa itu, PMI, siapa itu, PMI, siapa itu kami dan lain sebagainya, menurut saya, hendaklah bagaimana sahabat sama sering lakukan kajian diskusi, diskusi, diskusi, diskusi, diskusi. apa yang lain Jangan memprovokasi, jangan mengkritisi dialog. Kalau tidak ada dialog, tabayun kata orang orang minta penjelasan kepada persoalan persoalan. Hormati guru, apalagi dengan. Ya, ya itu mungkin yang maka saya kali ini saya bilang jangan salahkan sistem sistemnya sudah bagus bagaimana teman-teman PMI ini mengawal tujuan kita bisa tercapai Indonesia Raya. tidak seperti sekarang nah, ini tugas kita bersama sahabat-sahabat ya, aktif di kampus sahabat-sahabat aktinya juga juga juga sudah bela negara nah diskusi di berbagai negara, akhirnya ya. di mana pun kita berada, memposisikan yang yang terbaik dan memberi manfaat lah untuk orang lain. dan ya, untuk itu, bagus. menurut saya saya sepakat dengan sahabat Hasan Trawi tadi ya bahwa kalau bicara sistem sekarang sistem kita jauh lebih baik ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu saya kira untuk Mengaruhi sistem ini Kita harus punya basic keiluman yang mapan Oleh karena itu tadi saya sarankan Memang kita harus punya Cloud cloud berdasarkan minat ini. Jadi sahabat-sahabat yang minatnya di ilmu sosial Atau memang latar belakangnya dari fakultas Ilmu sosial dan politik Nah basic ilmu sosial kritis itu harus dikembangkan Kemudian teman-teman yang dari ekonomi, baik ekonomi Islam di sini atau ekonomi yang dilakukan Terus punya klub yang khusus bicara tentang isu-isu ekonomi Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang dari pendidikan nah, Coba kita kredisi pendidikan itu dari aspek ekonomi epidemi Dengan kemudian membentuk klub-klub yang berorientasi kepada pendidikan Nah itu yang kemudian akan memperkaya potensi kita nanti di PNI itu sendiri itu yang akan membesarkan kita. Saya terkesan kamarnya yang sahabat-sahabat di Jogjakarta atau mana yang punya elpis, kan, pembelajaran Islam dan sosial. Itu terbentuk yang kemudian sekarang menjadi penerbit besar, gitu kan? Itu kan cikal bakalnya hanya kelompok kecil yang terdiri dari segelintir orang banyak, yang kemudian menjadi ikon, gitu kan? Ikon di penerbitan di Indonesia. Nah ini kan terawat dari cikal bakal yang sangat kemudian ada sekolah sosial. Nah, ini yang saya kira memang kita perlu punya kadang-kadang yang punya basic-basic yang kayak begitu. Ya. Hampir mustahil kalau kita mau merevisi perkembangan di Kalbar, kalau tidak punya basic ilmu sosial, ya kan? Tidak punya basic teori-teori ekonomi mikro maupun makro, maka itu ini harus dipertajam terus terus di asal, di sahabat hasil-hasil itu nah begitu juga dengan sahabat-sahabat saya kira perlu memikirkan isu-isu Islam lokal, ya. luar biasa sekarang isu Islam lokal itu, saya barusan kemarin e, ada tamu dari Jepang, Yumi Kazumi namanya, masih muda, perempuan, ini betapa koh, jadi Jepang saja sekarang sahabat-sahabat yang kita kenal sebagai negara adidaya, negara yang mementingkan teknologi, sekarang kajiannya justru kah? kajian-kajian islam lakar Amerika yang kita dalam negara superbalur itu rupanya di universitas awal itu, itu sudah punya kajian kajian masjah klasik Singapura yang kita kenal sebagai negara yang mayoritas Cina itu punya islamic heritage nah kenapa kita tidak? apalagi kita kalimutan barat posisinya sekarang strategis Apalagi kalau kedepannya kita mau menjadi jahit kan? Yang visi kita adalah Menjadi pusat kerja Islam dan budaya lokal. Ya? Nah ini yang saya di awal tadi menyarankan kepada sahabat-sahabat Ini coba aktif lagi ya? Aktif di klub-klub yang sudah ada Dan bila perlu bentuk klub-klub yang kita kira itu belum ada Mau nah, untuk sampai ke sana perlu mapping sekali lagi saya sampaikan Perlu pemapaan, potensi sahabat-sahabat Mana yang praktisi, mana yang politisi malah yang terdelesai gitu kan nah ini diraku ditetapkan kemudian ini yang kemudian menjadi sebuah arus besar ke depannya untuk mengangkat nama besar PNI itu saya teringat sama-sama ketika waktu masih mahasiswa di semester 4 gitu, semester 3-4 saya sudah menjadi steering committee atau aspect setelah keempat jadi steering committee dari bagian anak jadi Pak Asyari juga uh, saya sudah semester 8, 2009 Kata-kata yang berkipir Padahal saya baru kasih tahu Saya baru semester 3 Ini kerata ini saya tadi katakan Untuk sukses kita harus pandai Memangkatkan sistem tadi Saya boleh semester 2 Tetapi pemikiran saya harus sudah semester 8 Semester 10 Boleh semester 3, aku sudah berpikir Semester 5, semester 7 nah Ini akselerasi Jadi kalau kita normal-normal saja Kita tanpa kalah pernah menjadi orang yang tercerahkan, tidak pernah kumbul. Nah, sistem ini sudah ada. Ya, sistem lembaga ini sudah banyak tersedia, ya. Bertinggal sahabat-sahabat lagi. Mereka itu atau tidak? Ya? Ada kelas mascaqulasi, ada Malay Konven ya, yang Pak Ibrahim Doktor itu yang menjadi koordinatornya. Saya di kelas mascaqulasi. Kemudian doktor-doktor yang lain lagi kelas bahasa, bahasa Inggris, bahasa Arab atau pelakon yang kita bentuk sendiri di komisariat itu akan menjadi sistem menjadi alat untuk melakukan akselerasi. Nah kalau bicara tentang bagaimana untuk menjadi agen sekali agen of change kalau sekali lagi itu perlu dan Yang adalah keilmuan kita, kan, aspek akademiknya ini itu harus kuat. Nah itu sekali lagi, menjadi apapun kita satu-satunya aspek akademiknya tidak boleh kita tinggalkan. Terima kasih maaf. Assalamualaikum. Selamat tahun baru tahun baru. Selamat pagi dari yang terkasih. Hari ini kita sebelum kita berbincang sebarang sebarang. Sepertinya juga mungkin bahawa nasibur sudah. Ada menggugurkan lain. Banyak sekali tadi yang disampaikan dari sesi akademis lebih perbincangan terus terima ini bagaimana kawan kawan nanti seperti dikatakan oleh Sarabakarwi memanfaatkan sistem sistem yang ada serta standard dan untuk membentuk sebuah klub atau sebuah kurikulum berdasarkan pemetaan dari dari potensi dan kemampuan dan disiplin ilmu yang harus dapat. Yang sama-sama miliki. Nah, itulah bala bebas itu dari kita, daripada spirit, dari semangat merenafsikan sumpah membuka. Bagaimana kita mengoptimalisasikan bagaimana perang-perang kita dan kesihatan uh, yang kita miliki itu itu bisa maksimal secara benar dan baik. Dan nah, itu sebabnya tadi juga banyak uh, memberi motivasi bagi kita adalah bagaimana melakukan perjuangan secara atau pergerakan itu secara konsisten dan tidak. Takut dengan hal-hal yang dapat melemahkan kita, tetapi kita harus tetap berani dan harus terwujud sebagai agen percaya itu sendiri. Banyak potensi-potensi dan isu-isu nasional yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh nasional itu yang tidak direspon secara baik dan direspon secara reflekt oleh kawan-kawan dalam melakukan komentar-komentar ataupun uh, membuat sesuatu itu menjadi Berubah seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya menjadi per per isu-isu nasional maupun lokal yang tidak di di dilengkapi oleh kawan-kawan sekalian seperti itu. Tidak hanya mesti harus dengan demo atau demonstrasi tadi, tetapi banyak hal-hal media-media yang lain seperti melalui surat kabar, surat berita sebagainya sebagai tempat bahawa kembali kawan-kawan kawan-kawan dan sama-sama sekalian untuk bersuara dalam melakukan perubahan tersebut mungkin nanti seluruh selanjutnya dalam hal ini seperti kesan dari Bapak Ibu tadi uh, bahwa banyak-banyaknya sudah terlebih adalah saudara-saudara kita yang sudah lebih uh, berpengalaman untuk menggali informasi-informasi karena informasi itu sangat penting sekali dalam memajukan uh, dari tadi jadi kita tidak hanya hal uh, dalam perkuliahan saja yang kita lihat tetapi banyak informasi di luar yang dapat mengejar perkuliahan kita dan dari sisi akademisi kita sendiri jadi semoga bersilaturahmi dalam sebagai pembuda harus memiliki semangat untuk maju apapun usaha-usahanya apapun jalannya yang kita tempuh begitulah pembuda dalam merepresentingkan daripada sebuah pembuda jadi cita-cita langsa di perat-temper perat-perat yang telah lalu nah inilah uh, sahabat-sahabat mohon segala kekurangan sudah sampai sini bahwa well, diskusi kita pada hari ini semoga kita semuanya dapat mendapatkan spirit dan kembali daripada sepuh guru yang telah diperoleh beroleh perjuangan kita. Apa khabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.